Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Innalhamdalillah Nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladzina amanu attaku haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antu muslimun Ya ayyuhal nasu khalaqakum min nafsi wahidah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 wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah beberapa penjelasan ayat-ayat dan sabda Nabi ali salatu wasallam yang telah kita dengar bersama dalam muhabbarah yang tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Mu'ti Hafizullah Ini diantara dalil Yang menunjukkan bahawasanya Islam Adalah agama yang sangat mementingkan Sangat memerhatikan Tarbiah al abna Pendidikan anak-anak Tarbiah Aulad. Demikianlah Islam Dan tarbiah Aulad, Pendidikan anak Mentarbiah anak-anak kita Agar menjadi anak-anak yang soleh Salehah Itu adalah ibadah Di antara ibadah-ibadah yang sangat mulia ini perlu kita samkan baik-baik. bahwasanya tarbiyatul awlat, tarbiyatul abna adalah ibadah, termasuk ibadah. Artinya, ketika seorang melaksanakan amalan ini, tarbiyatul awlat sebagai bentuk ibadah kepada Allah Jalla wa'az, tidak mungkin akan diterima oleh Allah Tidak mungkin akan berhasil Kecuali ketika seorang muslim Seorang Mukmin Mengikhlaskan Ibadah ini Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Seorang bapak mendidik anaknya Ikhlas karena Allah Seorang ibu mendidik putra putrinya juga. Mukhlisan lillah. Ikhlas karena Allah Azza wa jal. Termasuk juga. Murabbiin wal murabbiat. Para mudarrisin, mudarrisat. Ya, mendidik anak-anaknya atau anak orang lain. Wajib diiringi dengan. Al ikhlas lillahi Azza wa jal. Dan ini bagian dari dakwah ilallah. Dakwah ilallah mengajak manusia menyeru manusia kepada Allah azza wajalla. Ini syarat yang tidak bisa ditawar-tawar yaitu ikhlas. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebuah pendidikan tarbiyatul aulad, biiznillah azza wajal akan mubarakah, akan diberkahi oleh Allah azza wajal dan memberikan buah yang baik. Ketika Tarbiatul Aulad itu sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutabaatul Rasul, Mutabaatul Syariah, Derek tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tuntunan Nabi Alihi Sallatu Wasallam. Dan kita tahu ibadah itu memang harus demikian sesuai dengan tuntunan siapa? Rasul. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa radtun. Man ahdasa fi amrina hadza ma minhu fahuwa radtun. Siapa yang melakukan amalan-amalan ya yang dia niatkan tak karub ilallah aza wajal ibadah yang dia lakukan tidak diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi tidak sesuai dengan Nabi Ali Shallallahu Alaihi maka ibadah tadi rotun, yaitu mardut tertolak. Kata sefuro bapak, sefuro ibu niki lan kulos doyok panjenengan nali ko amalan terbiatul awulat mendidik anak-anak dua hal ini harus selalu diingat dan selalu dipegang. Sampun ikhlas nabo dereng anggini pun terbiyah Sampun leres cocok tuntunan Nabi Ali Sulatuwassalam nabo sak wang sak kosok wang, tidak sesuai, tidak sama, bahkan menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi Alihi Sulatuwassalam. Ya, ini maashul muslimin rahimani orahemakumullah. Dan seringkali kita dapatkan Kegagalan di dalam tarbiyah, kurang baiknya di dalam tarbiyah adalah karena seorang yang melakukan tarbiyah itu tidak ikhlas karena Allah Azza Wajalla, atau karena menyelisihi tuntunan Nabi Salatu wassalam Dan pada majelis kita kali ini kita akan sedikit ya, melihat beberapa penyimpangan-penyimpangan di dalam tarbiyah. Beberapa kesalahan-kesalahan di dalam tarbiyah. Di samping kita mengerti apa yang seharusnya dilakukan dalam tarbiyah, kita juga perlu dan harus mengerti penyimpangan-penyimpangan di dalam tarbiyah yang sering kali dan itu menjadi sebab kegagalan kita di dalam mendidik putra-putri kita. Wabiyudhiha tatabayanul asya. Kalau kita mengerti kejelekan akan semakin jelas sesuatu yang apa baik. Dengan malam kita semakin mengerti nikmatnya siang. Dengan rasa pahit kita semakin mengerti rasanya apa manis. Kan ngeten ke? Ada beberapa hal ma'asirul muslimin rahiman rahimakullah yang perlu kita ingatkan di sini dan tadi sebagiannya sudah disebutkan dan bahkan kalau kita lihat sesungguhnya sudah tercantum dalam apa yang disampaikan oleh al-Ustaz Abdul Mu'ti, hafizullahullah. Namun kita akan sebutkan secara khusus pembahasan tentang apa namanya penyimpangan. Di antaranya yang pertama, ma'asural muslimin termasuk penyimpangan di dalam tarbiyah adalah asyiddah. Keras, kaku, kasar. Ya. Makanya tadi ketika kita mau mencari istri-istri yang apa? Wadud, penyayang. Di antaranya fungsinya nanti ini dalam pendidikan ini. Agar sang ibu mendidik anak-anaknya dengan kelembutan. Yang namanya mendidik atau tarbiyah asalnya adalah dengan kelembutan rifq dan inilah yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beliau mendidik umatnya termasuk mendidik anak-anak beliau anak-anak kaum muslimin dipuji oleh Allah Azza Wajalla sifat ini. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fawwan ghalizul qalbi lan fawwu min hawlik fabima rahmatin minallahi lintalahum karna rahmat dari robmu lintalahum engkau wahai nabi menjadi orang yang lembut kepada manusia nikahi rahmat Allah subhanahu wa taala sebab rahmatipun Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Dato saken Nabi Nipun Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam, sallam Dato spiantun ingkang lembut Dalam mendidik umat, di dalam mendidik anak-anak beliau Atau anak-anak kaum muslimin Kemudian Allah menyebutkan Seandainya Nabi alaihi wa bersifat kaku, kasar, keras hati Kalau seandainya engkau kaku, kasar Ya keras hati, atos, kasar, niscaya manusia akan lari dari sekitarmu. Akibat ketika seorang tidak melaksanakan tarbiyah dengan apa kelembutan. Maka maasirul muslimin rahimah nurahimakumullah, marilah kita coba mengoreksi diri kita. Saya pribadi dan panjenengan semua ketika mendidik anak-anak kita. Apakah kita sudah mendidik mereka dengan kelembutan Atau justru kita mendidik Anak-anak kita dalam keadaan kita terjatuh Kepada penyelisian ini Asyidda Kekerasan Keras niku kata Jenisipun Bisa keras dalam lisan Kasar, kaku Tampak dalam lisannya Kasar dalam perbuatannya Dalam sikap Contoh Lisan yang kasar Lisan yang kaku Lisan yang jelek Memanggil anak-anaknya dengan panggilan-panggilan yang buruk Ya, Dipanggil dengan hewan oh, Anak menungsot tentang anak kewan sih pribun itu. Ya. Ya. Ada tidak yang seperti ini? Ada Dipanggil dengan kasar Ya atau dipanggil dengan lakop-lakop yang buruk ya, dipanggil dengan lakop-lakop yang buruk tidak boleh kita memberikan lakop-lakop yang buruk kepada saudara-saudara kita apalagi buah hati kita ya. ya kalau buah hati kita dikatakan himar himar itu keledai bapaknya apa kan demikian ya mau ngocok ya kan coba kata himar atau bukan oh, bukannya jangan panggil anaknya himar Ya. Panggil dengan lembut Seperti telah kita dengar tadi dalam beberapa hadis Nabi memanggil Ya gulam Panggilannya sangat lembut Ya bunai wahai anakku Wahai putraku Panggilan-panggilan yang lembut Panggilan-panggilan yang menjadikan hati itu terbuka ya. Jangankan kepada anak beliau sendiri Kepada anak orang lain Beliau memanggil Ya bunai Ya gulam Panggilan yang lembut Lesan baik di dalam memanggil. Termasuk contoh kekasaran adalah melaknat. Nah ini melaknat. Dan ini perkara yang sangat jauh dari seorang Muslim yang baik. Seorang Muslim kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, lahisabilaan. Bukan orang yang suka melaknat. Kalau sampai orang tua melaknat anaknya, bahaya ini doa laknat itu maknanya adalah menjauh atau jauh dari rahmat Allah. Ya. Jauh dan diputus dari rahmat Allah. Ini laknat. Nah, kalau anaknya dilaknat artinya didoakan agar anak itu jauh dari rahmat Allah. Kalau seorang sudah jauh dari rahmat Allah azza wajalla, kejelekan yang akan dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Ya pernah suatu saat Nabi Ali salatu Alaihi Wasallam ya, dalam sebuah safar ada seorang wanita naik onta lewat melewati Nabi Ali salatu Alaihi Wasallam kemudian wanita ini melaknat ontanya jadi ontanya dilaknat barangkali marah dengan ontanya atau bagaimana laknatnya atau laknat wanita ini tertuju pada ontanya ontanya dilaknat Maka Nabi Ali salatu Alaihi Wasallam Memerintahkan wanita ini untuk turun dari Onta tadi dan menurunkan Barang-barang yang ada di atas Onta dan memerintahkan agar Onta ini dilepas Dibiarkan pergi Karena dia sudah terlaknat Dilaknat Pelajaran dari Nabi AS. Maka janganlah kita kasar Dengan nulisan kita ini melaknat Melaknat kendaraan kita, melaknat anak kita apalagi, melaknat istri kita, melaknat suami kita. Ya subhanallah. Seorang mukmin itu bukanlah la'an. Termasuk juga kekasaran adalah kasar dalam perbuatan. Memukul yang bukan pada tempatnya. Memukul pada bagian-bagian yang dilarang, diharamkan. Wajah misalnya. Wah, suhu kadang namanya kalau sudah marah, ya, ditempeleng anaknya. Kalau tempeleng biasanya di mana? Ya, istilah bahasa Indonesia tempeleng di mana ya? Buka ya biasanya gitu, ya, tempeleng. Ya, ya. Saya tempeleng kakinya, kayaknya kan tidak pas ya. ya. ya Tepeleng itu biasanya, ya wajahnya. Yani saking seringnya memang terjadi di tengah masyarakat seorang bapak memukul ya, anaknya di wajah lagi. Tempat yang dilarang untuk seorang memukul, nggak boleh. Atau bagian-bagian yang membahayakan, ada bagian-bagian tubuh kalau dipukul bahkan bisa mati. Bagian-bagian ya. yang membahayakan, dipukul bisa lumpuh, dipukul bisa. Ya. Makanya, ya kalau kita lihat di dalam syariat Islam, memukul itu bukanlah asal dalam pendidikan, bukan asal dalam pendidikan, bukan. Ya. Muru awaladakum bil salati wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u ashrin perintahlah anak-anakmu untuk melakukan solat ketika mereka umur tujuh tahun umur tujuh tahun perintah mereka solat setiap waktu solat diperintah bukan sekali dua kali terus diperintah selama tiga tahun diingatkan Wadribuhum pukullah mereka Ketika sudah berumur 10 tahun Dibatasi oleh Nabi AS Kapan kita boleh memukul Kapan boleh memukul Kapan boleh memukulnya Ketika berumur 10 tahun Sebabnya karena dia tidak mau Solat Nah ini anak baru 5 tahun Kita suruh solat yang tidak mau anak 5 tahun. Masih susah kan demikian. Ya, kita ingin mengamalkan hadis ini Kata Nabi dipukul Anak saya sudah saya suruh sholat. Tidak mau sholat. Saya perintahkan bangun. Tidak mau bangun sholat subuh. Nah anakmu bilang tahun. Gak salah tahun pak. Loh kok limang tahun diantemi. Nah. Nabi AS mengatakan tidak seperti itu. Tujuh tahun perintah. Kalau tidak mau ya sudah. Besok perintah lagi terus. Aja sabar, sabar, sabar. Sampai ketika mereka ternyata sepuluh tahun tidak mau sholat. Baru diperkenankan untuk dipukul. Tetapi itu pun bukan satu-satunya hukuman. Kalau ada yang lain selain memukul bisa dilakukan Yang lebih ringan Lakukan Dan para ulama pun mengatakan Yang namanya memukul itu Adalah Pukulan yang tidak membahayakan Bukan pukulan yang maksudnya mengazab, Tidak Tetapi pukulan Kasih sayang, mendidik Pada bagian-bagian yang tidak membahayakan Maaf saudara Muslimin, rahimahnya, rahimahakumullah. Dalam sikap pun seorang bisa kelihatan kasar. Kalau tadi lesan terucap kasar, memukul perbuatan kasar, menendang dan seterusnya. Lesan tidak bicara, tangan tidak ber tidak bergerak, tetapi sikap selalu matanya melotot melihat anaknya. Namanya tidaklah dilihat bapaknya kecuali apa? Melotot Tidaklah melihat bapaknya kecuali mengaum. Apa mengaum itu? Ya, singa. Ya. ya. <tuh>. kok pas teman jangan-jangan hari-hari kayak gitu ya, ya. Taib. Taib. Kasar gendong ndak mau mangku ndak mau boroboro -boro, gendong mangku boroboro -boro mencium ya ya rasudi nyesun anakku apa ada yang seperti itu Ada dulu di zaman Nabi Alaihissalatu wasallam ini pelajaran ya kan suatu saat Nabi mencium mencium cucunya atau yang lain maunya anak kecil dicium oleh Nabi Alaihissalatu wasallam ya seorang sahabat, badui melihat Nabi mencium, heran loh kok Nabi mencium ya sampai kemudian tanya, ya Rasulullah Panjenengan mencium saya punya anak 10 sampai sekarang belum ada satu pun yang saya cium 10 itu loh punya anak 10 belum ada yang dicium luar biasa paling tidak kan pas bayi, kan, pas seneng-seneng yang -seneng lain, kan? paling tidak disun dan begitu Ngesun saja tidak, jangan-jangan tidak digendong lagi sama dia. Ya, ya, ya. Sampai Nabi Ali Syu'adul Muslim mengingatkan, ini sikap yang tidak benar, tidak benar seperti itu. Dan Nabi mengancam, kalau seperti ini dilakukan, jangan-jangan Allah cabut sifat kasih sayang, rahmat pada seseorang. Sehingga maasiral muslimin rahimani rahimakumullah alangkah ruginya ketika seorang terjatuh kepada penyimpangan ini. Syidda Keras, kaku dalam ucapannya Kasar dalam ucapannya Kasar dalam perbuatannya Kasar dalam sikapnya Jangan-jangan hatinya juga terbawa Ini lebih parah lagi Kebencian, ini lebih parah lagi Dan subhanallah Perbuatan itu bisa mempengaruhi hati Sebagaimana perbuatan itu adalah gambaran dari kondisi hati seseorang. Kata Nabi alaihi wasallam, "Inna fil jasati mubghah. saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wabil qalb." Ketahuilah di dalam tubuh seseorang ada segumpal yang kalau segumpal bagian tubuh ini baik akan baik seluruh tubuh. Dan kalau dia buruk akan buruk dan rusak seluruh tubuh Ala wahyal qalb Ketahuilah bagian itu adalah Qalb, jantung ya, Biasa diperjemahkan hati ya. Ini qalb, ini hati, ini jantung ini. Ya. Wabilahi taufiq Ini ma'asulal muslimin Rahimahnya rahimahkumullah Kesalahan yang pertama Di antara kesalahan-kesalahan orang tua Di dalam mendidik putra-putrinya Cidda ya. Azzaid kelebihan Kemudian diantara yang lain ma'asirul muslim ini Rahiman rahimahumullah Kesalahan di dalam kita mentar Adalah lawan dari tadi Lawan dari yang pertama Memanjakan anak Berlebih Dimanjakan lepas sudah kontrol, pokoknya di surga semua yang dia minta diberi nah, tanpa melihat apakah itu malborot bagi dia atau tidak. Ya, yang seperti ini masalal muslimin juga merupakan bentuk kesalahan. Ya. Anak minta sesuatu ya, karena mungkin saking dimanjanya dikasih. Tak tahu itu membahayakan bagi dia atau tidak. Seorang tua harus memperhatikan, apakah ini membahayakan bagi dia atau tidak. Minta peso, mainan peso. Ini contoh ya, contoh yang sederhana. Ya, kalau ini mungkin semua orang menerima. Ya, semua orang menerima. Ya. Anak kecil minta orang tuanya pinjam pesosnya. Peso landep banget. Kira-kira dikasih atau tidak? Ya tidak ya kan? Kalau ada orang tua ngasihkan berarti apa? Oh, benar nih. Yeah. Ya, tapi contohnya misalnya alat-alat zaman sekarang ini yang rusak, media sosial, HP, ya, televisi, ya. dan yang semisalnya dari alat-alat yang kemudian menjadikan seorang lalai. Ini bentuk kesalahan di dalam pendidikan. Kasih, kasih, kasih, kasih. Ya. Tidak sadar bahwasanya dengan itu merusak anaknya Televisi misalnya ya. Ya. Sebagian besar acara yang ada di dalamnya adalah merusak Merusak akidah, merusak adab merusak akhlak, merusak merusak Sebagian besarnya Dan susah untuk dipilah dan dipilih Pernah ada seorang anak Ini betul-betul terjadi, dia mengambil paku ya semacam paku ditaruh di atas kepalanya, ya, dia mau mukulkan paku ke dalam kepalanya. ternyata dia nonton televisi, ada acara sihir misalnya, itu dia tonton. ya, jangan-jangan ya. dia melihat acara sihir orang pakai pisau diiris-iris, tidak apa-apa, dia ambil pisau, terus bagaimana? apa yang akan terjadi? seandainya itu betul-betul disaksikan oleh seorang anak? Saya yakin seorang bapak, seorang tua Kalau ditanya, maukah anda Memanggil seorang Yahudi Datang ke rumah anda sebagai guru yang Privat, merifati putron jenengan Diajari ahlak Yahudi Diajari akidah Yahudi Diajari pemikiran-pemikiran Yahudi Mau atau tidak orang tua seperti itu, maukah anda Memanggil seorang Yahudi, datang ke rumah anda Ngajari anaknya Segala kejelekan-kejelekan itu Dan anda membayar Kepada orang Yahudi tadi Saya yakin orang tua akan mengatakan apa? Tidak, tidak sudi saya Tetapi Kebanyakan manusia sekarang Sadar atau tidak sadar Sesungguhnya dia sedang melakukan itu Karena yang namanya acara-acara televisi ini Yang menguasai adalah orang-orang yang rusak jadi anak-anaknya dimanjakan dengan itu, orang tuanya pergi sibuk, bekerja mencari uang untuk membayar listrik TV ini, kan bayari berarti kan tidak dipilah, tidak dipilih, melihat tontonan itu, melihat sinetron, ada anak kecil, marah-marah dengan orang tuanya, kemudian berhasil mendapatkan keinginannya dia praktekkan kepada orang tuanya langsung melihat akidah yang rusak, dia praktekkan Melihat pemandangan-pemandangan yang jelek Dia praktekan eh, Seorang sobat berpikir jernih Apakah yang namanya sayang dengan anak adalah Memberikan kepada mereka semua yang mereka inginkan Tidak Baik. Oh, Dimanjakan, tidak dibiarkan anaknya itu bekerja misalnya Ya, Anak juga perlu dilatih untuk bekerja ya, Agar kuat badannya Ciptakanlah anak itu untuk mengambilkan ya yang dia mampu. Le cukup kewetan. Sebenarnya bukan masalah kita sebagai orang tua ingin dijadikan seperti raja tidak, tapi itu bentuk pendidikan agar anak berbakti pada orang tua. Ambilkan air minum. Ambilkan sesuatu. Sehingga anak itu akan mendapatkan pendidikan dari sini. Ya. Yeah. Nabi Ali Alaihi Wasallam merintahkan untuk anak-anak itu diajari sesuatu yang bermanfaat. Ya, Kau zaman dulu memanah, ya iya. Kemudian berenang, berkuda, ya, ya, sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Ya, bukan gunaan dibiarkan dimanja sudah. Anak sudah 7 tahun, sudah saatnya diperintah untuk sholat. Ini banyak orang tua melihat anaknya lagi tidur. Pada bapaknya Atau pada suaminya Terasa digugah Terasa dikonsolat Mesaki, nisih bocah Fenomena seperti ini ada atau tidak? Ada banyak Lagi bermain Sudah 8 tahun dibiarkan bermain terus. Nah, waktunya sholat dah dibiarkan Dibiarkan begitu saja Saya ingat Zaman-zaman ya, dulu Dan ini hampir rata-rata orang tua zaman dulu kita sedang main Sudah kelewatan waktu asar Orang tua itu datang sampai ke tanah lapang Didatangi orang tua kita Dipanggil, itu sore, burung sholat Itu biasa dulu orang tua ya. Tapi sekarang orang tua luar biasa 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun Ini kan umur-umur orang tua berkewajiban Untuk merintahkan anaknya apa? Sholat, dibiarkan begitu saja ya. Subuh ya dibiarkan Tidak sholat Tidak ya. ditanya, kamu kok belum sholat, dibiarkan saja anak? Terus berangkat keluar aktivitas anak itu sampai zuhur tidak sholat zuhur dibiarkan saja tidak ditanya tidur pada zuhur kebablasan ya sampai waktu asar melewati mau dibangunkan bahkan seorang suami atau istri mengatakan jangan dibangunkan kasihan dia seharian sekolah capek padahal waktu-waktu dimana orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk sholat wajib wajib orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat tapi karena manja yang demikian dimanjakan. Sampai ada sebuah Contoh Yang contoh ini nyata Kalau Saking keterlaluannya orang tua Itu kalau ayam jagonya Tidak pulang sampai sore di cari Ya kan Punya ayam jago ya kan? Di nek-nek dari kecil Ayam jago bangkok ya. enggak, Sampai jam 4 belum pulang ini Kemana ayam jago saya Jam 5 belum kelihatan Belum muncul batang hidungnya Oh batang hidung cari datang tetangganya, pak, ada ayam kesasar tidak? tanya lagi ke tetangganya, malam itu tidak pulang, tidak bisa tidur kepikiran, kemana? Ya, mudah-mudahan besok pagi datang ini kenyataan, tapi anaknya asar belum datang, biasa saja ya kan maghrib belum kelihatan ah, paling lagi sama teman-temannya ini kenyataan, fenomena ini juga kesalahan ma'asirul muslimin, rahimahni rahimakumullah. ya Memanjakan anak ya, Terlalu ya, Yang namanya Menyayangi mereka lembut kepada mereka Bukan berhati-hati memanjakan mereka Dengan sesuatu yang membahayakan mereka Dunia dan agamanya Tuh, ya. Kemudian Di antara Contoh yang lain Bentuk-bentuk ya, penyimpangan ya, Yang ke Tiga adalah Tidak adilnya Orang tua di dalam mendidik putra putrinya Tidak adil di dalam Mensikapi putra putrinya Yang benar Yang benar dan harus Dilakukan oleh kita Di dalam mendidik anak-anak kita ya, Ada yang punya Dua anak, ada yang punya Tiga anak, ada yang punya Empat anak adalah adil. Wajib bagi kita adil kepada mereka. Adil di dalam apa namanya? memberikan perhatian kepada mereka. Adil di dalam kita memberikan hukuman kepada mereka. Adil di dalam kita mensikapi mereka. Adil dalam memberikan hadiah kepada mereka. Ini bentuk pendidikan seorang anak, beberapa anak saudara kalau melihat orang tuanya adil, adem hatinya semakin sayang dan cinta kepada orang tuanya. Dan Nabi Alaihi Salatu tidak membenarkan sikap zalim dan tidak adil kepada anak-anak. Pernah suatu saat ada seorang sahabat datang kepada Nabi Alaihi Salatu meminta agar Nabi menjadi saksi. Jadi orang tua ini sahabat ini akan memberi hadiah kepada Salah satu anaknya, salah satu putranya. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu juga memberikan kepada yang lain dari anak-anakmu? Kata sahabat ini, tidak ya Rasulullah. Belum tahu. Tidak ya Rasulullah. Karena Rasul tahu demikian, maka Rasul tidak mau menjadi saksi. Jangan pergi cari selain saya. Dan Rasul memerintahkan agar orang tua adil kepada anak-anaknya. Kalau kamu memberi kepada fulan. Beri pula kepada fulan-fulan yang lain. Kakak-kakaknya, adik-adiknya. Adil. Dan secara tabiat subhanallah. Ya kita punya anak lima ya. Sikap anak itu berapa? Lima kan ingat ya? ya. Punya anak sepuluh ya. Sifatnya beda-beda sepuluh ini. Subhanallah kecerdasannya juga beda-beda jenisnya juga beda-beda nah ini mendorong terkadang orang tua tidak adil secara tabiat orang lebih suka dengan laki-laki padahal anak perempuan adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang tua ketika seorang memiliki anak putri yang dia didik dengan baik yang dia tarbiah dengan baik, itu akan menjadi penghalang dia dari api neraka. Ya. Tetapi subhanallah, manusia membeda bedakan yang kemudian menjadikan mereka tidak adil di dalam mensikapi putra-putrinya. Ya. Ya. Punya anak, satu perempuan, nomor dua perempuan, tiga perempuan, empat laki-laki, sudah masya Allah laki-laki, langsung dioklong-oklong, lindung sana sini dikasih ya kan ya. sudah kasih terus kasih ini yang tiga orang perempuan hanya nonton saja ini adik saya dibelikan es krim ya ya saya dibelikan kelanting waduh ya kan es krim mahal ya kan sepuluh ribu ini kelanting lima ratus rupiah dipikir pikir sama dia ya. sedih anak itu ini yang anak Laki-laki ini disun terus, dicium terus Yang ini dibiarkan ya. Kalau ini melakukan kesalahan tidak dihukum ya. Karena laki-laki ya. Karena ini perempuan salah ya. Gelaskan atau gelaskan pecah, Mecahkan gelas Mecahkan gelas, Dimarahi habis-habisan Tapi giliran anak anaknya ini yang satu Yang dia sayangi Pilih kasih ya. Ini bahasa anunya pilih kasih Bagaimana yang seperti ini? Ya, masalah gelas pecah itu memang ini problem, ya atau tidak? Nah, ya. Dan ini terjadi di banyak keluarga, ya kan? Potong sang ibu marah-marah luar biasa. Cicito, lerusisan, telusisan, lah kalau betul-betul dia ambil dia pecah, terus bagaimana, ya kan? Seorang bapak yang baik, dia akan mengingatkan ibunya, yakni istrinya sudahlah gelas kalau sudah pecah ya sudah tak usah ditambah lagi dengan kekerasan kasar sudah pecah ya sudah pecah tinggal dibersihkan didik anak untuk bertanggung jawab nah ini sudah pecah bahaya ini kalau kita singkirkan ya duri-duri gelas-gelas ini ini tanda keimanan sekalian jadi sarana untuk mendidik anak ya atau tidak Sarana agar anak menjadi seorang yang bertanggung jawab Atas apa yang dia lakukan Sarana untuk memperkenalkan cabang-cabang iman Sarana untuk mengajarkan anak Berbuat baik kepada orang Ini ayo disapu, dibersihkan Agar tidak Membahayakan adik-adikmu Tidak membahayakan kakakmu ini Kalau kena ini berdarah Kalau berdarah sakit, bersihkan Sesuatu yang tadinya ya, Sepertinya kerugian Materi Tetapi sesungguhnya Ketika dihadapi dengan, dengan ajaran Nabi Alaihi Wasallam yang baik dan benar akan menjadikan itu sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi sanak. Ya. Nabi Alaihi Wasallam pernah bersabda kurang lebih maknanya beliau mengatakan Ittaqullaha wa'dilu baina abnaikum atau auladikum atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian kepada seluruh anak-anakmu. taufik Termasuk di antara. Ya, yang sering terjadi. Di dalam kehidupan. Masyarakat kita. Dan ini menunjukkan memang seperti itu. Orang tua kalau sudah. Dan banyak kejadian. Mau meninggal. Ya. Tidak seperti tadi yang dicontohkan. Ketika Nabi Ya'kob. A.S. akan wafat. Apa yang dilakukan oleh beliau. Dipanggil anak-anaknya. Ya. Diingatkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Ini ajaran para nabi, para rasul. Ya. Tapi sebagian orang tua ketika di saat menjelang wafatnya. Ya, dia justru membuat wasiat-wasiat yang tidak adil. Karena merasa yang selalu memperhatikan adalah anaknya. Yang perempuan yang sekarang tinggal bersamanya. Di dalam satu rumah yang setiap hari, setiap saat memberikan perhatian, sementara anak laki-lakinya semuanya jauh, nah, ya. maka dia membuat wasiat yang valim. Ya. Nanti kalau saya mati, semua harta saya saya berikan kepada Fulanah anaknya yang putri ini. Kemudian ditandatangani disahkan oleh notaris dan seterusnya. Ini wasiat yang valim yang seperti ini. Ya. Tidak. Orang tua harus adil Di dalam mendidik anak-anaknya Dan ketika tidak adil Maka akibatnya Buruk bagi anak Di antara anak akan terjadi permusuhan Satu Terjadi permusuhan Bahkan permusuhan itu Seringkali terbawa setelah kematian Bapak dan ibunya Terjadi Kebencian permusuhan Sampai terucap bahkan di kalangan orang yang sudah ngaji terucap itu ya, ya. bapak tidak adil sejak dulu perhatiannya kepada fulan fulan fulan saya tidak perhatikan ya subhanallah kalau memang bapakmu tidak adil ya mikir ya kan itu kewajiban bapakmu adapun tidak adil ya sudah ditanggung sendiri tapi anda sebagai anak harus berbakti kepada apa orang tua ya. tapi ini terjadi ya. menjelek jelekkan orang tuanya padahal dia sudah Belajar Ini akibat Ketika seorang tidak apa, adil Bahkan bisa jadi Seorang anak membunuh adiknya Seorang kakak membunuh adiknya Seorang adik membunuh kakaknya Ini beberapa Kesalahan-kesalahan yang terjadi Dalam pendidikan Asar jam berapa Masuk ya Ikhwati, rahimani, wa rahimakumullah. Di antara kesalahan di dalam pendidikan juga yang perlu kita perhatikan, dan ini juga perlu untuk. Masing-masing kita sebagai orang tua merenungkannya. Adalah ketika kita ya, tidak mendidik anak-anak kita ya, dengan ya, ta'alim ajaran-ajaran Islam. Tidak membekali anak-anak kita dengan agama. Dengan akidah yang sahihah. Ini sebenarnya pasnya di atas yang pertama Tidak mendidik anak-anak kita untuk mengerti akidah yang baik Tidak mendidik anak-anak kita untuk mengenal prinsip-prinsip agama Dan ini sesuatu yang betul-betul terjadi di tengah-tengah manusia Seorang bapak, seorang ibu menilai keberhasilan pendidikan adalah dengan melihat sisi dunianya. Ini sudah tarbiyah yang salah, sudah tarbiyah yang menyimpang dari koridor yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pikirannya dunia, dunia, dunia, dunia. Tidak peduli Apakah anaknya itu Bisa mengerti akidah yang benar Atau tidak Bisa mengerti, mengenal Allah Azza wa Jal Atau tidak Bisa beribadah dengan baik Atau tidak Tidak peduli Yang penting saya punya cita-cita Anak saya menjadi seorang dokter Itu saja ya. Saya bercita-cita Anak saya menjadi seorang insinyur Saya berpikir anak saya menjadi seorang teknokrat Anak saya menjadi seorang ini dan itu Tidak peduli dengan perkara yang merupakan fondasi dan pokok seorang menjadi seorang yang berhasil, seorang menjadi seorang yang soleh Ya. Yaitu mendidik anak-anak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak untuk mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendidik anaknya untuk mengenal agama Islam. seharusnya sejak kecil seorang anak itu sudah diajari siapa yang menciptakan kamu Allah siapa yang memberikan kamu rizki Allah siapa yang menghidupkan kamu Allah diajari mengucapkan kalimat syahadatain asyadu alla la ilahilallah asyadu anna muhammadar rasulullah seperti tadi disebutkan banyak diantara anak sekarang mengucapkan kalimatnya sudah susah Diajar untuk mengenal Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Ya. Tentang sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah. Ya. Ya. Wajib bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam doa-doa yang diajarkan kepada mereka. Ketika akan makan. Bismillah. Disebut nama Allah. Ya. Sambil diingatkan yang memberikan rizki adalah Allah Azza wa ta'ala. Ketika akan masuk WC diajari untuk menyebut nama Allah, sambil diingatkan kamu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika akan masuk WC, bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Diajari mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah yang ahyana yang telah menghidupkan kita, kamu itu yang hidupkan Allah. Ba'dama amatana Sesudah Allah mematikan kamu Kamu yang menidurkan kamu ya Allah Yang mematikan kamu Allah Nanti yang membangkitkan juga Allah Diajari Allah selalu melihat Diajari ya Allah subhanahu wa ta'ala selalu me Menguasai Diajari untuk mengenal Nabi kita Muhammad SAW Kehidupan beliau Mengenal para nabi, para rasul Termasuk juga ma'asirul muslimin Mengenal para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Karena yang namanya anak itu dia sedang mencari figur yang akan dia contoh. Ketika kita sudah memperkenalkan kepada anak-anak kita contoh-contoh yang baik, figur-figur yang baik. Walaupun orang tua sudah meninggal, walaupun orang tua sudah wafat, bi idznillah azza wajal, dengan izin Allah Subhanahu wa taala anaknya akan selalu mengingat pesan bapaknya. Saya harus mencontoh sohabat Saya harus mencontoh Abu Bakar As-Siddiq Mencontoh Umar, mencontoh Utsman. Dalam sebuah riwayat salaf Dikatakan Kanu Yu'allimuna abna'ahum hubba abi bakrin Kama yu'allimuna surata minal quran Dahulu salaf Mereka mengajarkan putra-putranya Untuk mencintai Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana mereka mengajarkan putra-putri mereka untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim sebagaimana orang tua mengajarkan anaknya untuk hafal surat Al-Fatihah dengan baik dan tidak salah maka demikian pula orang tua mengajarkan anaknya untuk mengenal Abu Bakar Siddiq mencintai beliau, mencintai Umar, mencintai Utsman, mencintai Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'alanhum dan sahabat-sahabat Nabi semuanya dididik untuk itu Mengenal agama. Pemandangan yang sangat menyedihkan saat ini adalah jauhnya manusia dari agama. Mungkin dia memiliki titel Profesor, Doktor, Insinyur. Belakangnya banyak M-nya, ya kan? MM, MSG, MSG, ada MSG. Ya. Barangkali ada. Tetapi ketika disuruh baca Al-Quran, tak bisa baca Al-Quran. Tetapi ketika dia disuruh untuk melakukan sholat Tidak bisa melakukan sholat dengan baik Sederhana saja Tumak ninah di dalam sholat Tumak ninah di dalam sholat adalah rukun dari rukun-rukun sholat Pernah suatu saat ada sahabat nabi Mungkin baru masuk Islam, belum tahu banyak Masuk dalam masjid, sholat Di masjid diperhatikan oleh nabi alaih sholat wa sholat Selesai sholat Datang kepada Nabi alaihi wasallam, Nabi mengatakan irji' fa sholli tusalli. Ya fulan, kembali kamu sana salat. Ulangi salatmu. Fa innaka tusalli, kamu belum salat padahal baru selesai salat. Dikatakan oleh Nabi, belum salat. Dia salat lagi. Dua kali. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, ketika dia selesai salat kembali kepada Nabi alaihi wasallam, Nabi mengatakan irji' fa sholli tusalli. Kembali kamu salat. Salatlah. Kamu belum salat sampai tiga kali akhirnya orang ini datang kepada Nabi Ali Sulawaslah mengatakan ya Rasulullah ma'uh sinu gay rohada ya Rasulullah kulo mending sakit tengang langkung saya tini bang Niki Niki sampun sing paling bagus kulo solat Alimni, maka ajari saya wahai Rasulullah maka Rasul mengajari tata cara solat kepada sahabat ini dan taulah dia bahwasnya dia ternyata solatnya tidak tuma nina rukun dalam sholat. ketika ruku setelah sembuh, sempurna ruku sampai sempurna ruku baru dia membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika dia sujud sampai sempurna sujud baru dia mengucapkan subhana rabbiyal aala wa bihamdi ya. ketika dia bangkit berdiri setelah sempurna berdiri baru membaca bacaan banyak di antara manusia sekarang ketika sholat begitu cepatnya belum sempurna ruku, sudah baca ruku. Bacaan ruku belum selesai, sudah iktidal. Iktidal belum sempurna, sudah baca doa iktidal. Belum lagi sujud sempurna, sudah baca doa sujud. Terus seperti itu, seperti itu. Cepat, kilat. Dan ternyata kalau kita lihat dia adalah orang yang berpendidikan formal sangat-sangat tinggi, Profesor, Doktor dan seterusnya. Maaf saudara Muslimin, rahimah dan rahimakumullah. Demi Allah umat ini lebih butuh saat ini dan bukan hanya saat ini sepanjang masa umat lebih butuh kepada orang-orang yang mengerti Al-Quranul Gerim dan mengerti hadis Nabi Ali S.A.W dan mengerti tentang ajaran-ajaran yang lurus yang selamat dari pemikiran-pemikiran yang rusak selamat dari pemikiran-pemikiran radikalisme, terorisme, dan seterusnya lebih butuh kepada orang-orang yang betul-betul mengerti agama daripada seorang yang memiliki ilmu duniawi walaupun ilmu duniawi juga penting, ya ini dibutuhkan tapi sudah sangat banyak orang yang pelajari itu sudah sangat banyak orang yang pelajari itu maka hendaknya kaum muslimin yang memikirkan putra-putrinya untuk membangun pendidikan anak-anak mereka di atas Ya, pembangunan atau tarbiah Di niyah ini Mengajari anak untuk mengenal Allah Mengenal Rasul Membaca Al-Quran, sholat dan seterusnya Mengerti akidah yang benar Akidah yang lurus ya. Ma'asirul muslimin Rahimahin rahimahumullah barangkali Ini yang bisa saya sampaikan Dari beberapa hal yang mungkin Cukup mudah-mudahan Intinya mengingatkan kepada kita semuanya Bahwasanya Tarbiah tul'aulat itu membutuhkan ilmu Membutuhkan ilmu agama Agar kita bisa mendidik Anak-anak kita Di idnillahi azawajal Di samping ikhlas Karena Allah azawajal Juga sesuai dengan tuntunan Nabi Wasallam Dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan Yang tidak diizinkan Dan diharamkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Dan bermanfaat Wassallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Alhamdulillah rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh